Dodo, selamat sore. Selamat、oh, sore. Silakan, Pak Dodo. Kalau menurut saya, ya, itu malah、uh, kelihatan makin kacau saja, jadi makin banyak korupsi saja.、Gitu. Jadi, r a k e t a w a n yang pendekatan yang kelihatan beda, jelas t r d i Irwan i atau yang kayak Singapura paket gue itu mungkin yang a l i k dekat. Kalau restu s e m a r a n itu kan masa matang mantan, ya, ini menimbulkan kekuatan lagi. Gitu, gitu. Terima kasih, Pak Dodo. Tak mana lu, selamat sore. Iya, selamat sore. Silakan. Iya, kalau saya pikir karena ini sudah sangat urgent banget ya, jadi nggak ada pilihan lagi, karena nggak mungkin lagi memperbesar jalan dalam waktu dekat gitu loh. Jadi saya pikir、uh, percobaan ini saya pikir dilakukan aja dulu, nanti baru kita lihat seperti apa dan menghasilnya ke depan gitu loh. Kalau memang oke、okay, dilanjutkan, kalau nggak oke、okay, nanti bisa direvisi kembali. Yang telah kita lihat dulu deh berjalannya beberapa bulan ini Thank you Terima kasih kembali Pak Manalu Pak Alex, selamat sore Oh iya,、hmm. saya cuma mau komen dikit Itu kalau warna gelap, warna terang Berarti kita identikan misalnya dengan hitam dan putih ya Hitam gelap, putih terang Nah kalau saya beli warna abu-abu setiap hari boleh jalan dong Itu yang saya mau tanya Apa boleh begitu atau gimana Itu bikin aturan k o k y a ada-ada aja gitu Itu aja sih yang saya mau b i l a Selamat sore Pak Mangkusar s i l a k a n Uh, penerapan ini kan terlalu banyak n g a n d u n g nanti bisa aja yang punya mobil warnanya dibedain beda b e sama dia yang punya duit juga kan tetap orientasinya bisa berjalan mendingan diterapin pajak yang tinggi aja gitu ya.、Okay. terima kasih Pak Manggusar Pak Anto, selamat sore Sore. Silakan. jangan bikin aneh-aneh lagi deh enggak-enggak, melu, lo bikinnya peraturan ntar saya mobil saya saya warnain bunglon aja deh kayak bapak yang tadi i t u warna abu-abu jadi suka-suka ini ujung-ujungnya duit bu ini ujung-ujungnya nanti p a k e k n y a polisi itu akan bilang warna anda warna terang warna anda warna gelap ujung-ujungnya ke duit ERP、eh, kalau mau dijalanin jalanin aja deh dari kayak sekarang 3 h r e e in o ujung-ujungnya dapat duit siapa joki Joki kemana? Joki store ke satpol PP semuanya sih t e r a t a n duit. Mendingan daripada duitnya bocor. ERP dijalanin selesai. Makasih. Selamat sore. s o r r Pak Anto, Pak d a v i d Selamat sore. Iya Bu. Pak David. Sorry Pak David. Yeah, silakan. Ya silakan. Bu ini ini negara kacau, presiden kacau, gubernur kacau, kacau s e m u a deh negaranya. Ide nya nggak nggak pernah beres. Terima kasih. Rp. Bu Yani. Selamat sore.、Sorry. Silakan. スタジオで食のたに行きたい。でも、このクリエーはグラブランたで Ya ini、e, buntut-buntutnya saya pikir akan memacu orang untuk punya mobil dua ya Satu warna gelap yang disebutkan itu, satu terang Karena biar gimana orang yang sehari-harinya udah bawa kendaraan pribadi Pasti butuh untuk kemana-mana pakai mobil gitu loh Ya jadinya itu untuk mendorong lebih konsumtif lagi、Baik. Selamat sore Pak Dodi Sorry Pak Doni, ya s i l a k a n Pak Doni Ya サハジャー、ボレボレアジャー、ナバパ、ボレメトロジャー、apa, aya, uh, an, lah, uman, ara, ing, n ンボットビジャー、モナタリコマチュタン、モワナヤ、モハパヤ、チュマン、イ サブロリカパディビューサマトレブ、サミブヤ、パナイト、ヤサラタトサラジ、タピトン、アプン、ペング、ヤマン、ペング、ジュスロー、レファー、サル、ナイト、ロジタンバ、サピト、カーラー、ヤヤト、センガティタプサモ。 Satu sama lain gitu loh Jadi otomatis mereka itu Gak akan mengadakan traffic jam gitu Jadi dibebaskan yang kiri belok kiri Yang terus lurus gitu Jadi jangan sampai terjadi p e r t i l a n g a n p e r t i l a n g a n gak karuan gitu Itu perlu traffic engineer itu Biasanya traffic engineer itu dari Universitas sama dari konsultan Tapi konsultan kita itu Gak biasa ngatur itu makanya tolong パパイトヨ i ジョコジャパイトヨンジョコジャパイトヨンジョコジャパイトヨンジョコジャイトヨンジョコジャイトヨンジョコジャイトヨンジョコジャイトヨンジョコジャイトヨンジョコジャイトヨンジョコジャイトヨンジョコジャイトヨンジョコジャイトヨンジョコジャイトヨンジョロジャイトヨンジョロジャイトヨンジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロジ negara kita ini、mm -hmm. itu seperti botol ya dari besar ke kecil itu yang membuat kemacetan ditambah juga dengan angkutan-angkutan umum semestinya polda m e n e r t i b k a n dahulu angkutan-angkutan umum jika emang sudah d i t e r t i b k a n masih terjadi kemacetan baru dicari solusi lain sedangkan sekarang aja kita banyak lihat angkutan sembarangan ada polisi tapi kayaknya polisi tidak bisa berbuat apa-apa dan kalau emang sampai diterapkan penggolongan warna itu berarti mobil kita dipakai dalam satu bulan akan berkurang dan apakah, -apakah mendapatkan kompensasi Pajaknya akan dikurangi. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin baru dipaku sama sore. Sore ya, saya sih sebenarnya tidak mau menangkapin nih. Ini kan、okay. ide-nya, i d e dan e d a n a n y a kayaknya kalau kita ngikutin、uh -huh. juga, saya rasa tidak bisa jadi gila sendiri、hmm. di dunia manapun juga. Kan gak mungkin, gak mungkin lah. Ini ide seperti ini akan muncul cuma di Indonesia aja nih. Lagian juga. k e l i h a t a n n y a juga polda atau p e m e r i n t a h s a y a j n g a kata g i polda kan ya berarti. Tapi mereka harus hati-hati dong kalau bikin statement. Jangan belum apa-apa, udah ngomong sama wartawan. Wartawan tau sendiri, ngomong apa juga dicatet ya kan. Jadi gimana ya, terus terang saya sih tidak mau n g e l a k i n ini nih gitu. Karena kalau lihat ini bisa gila. Karena j a s a n a a n y a k e j a s a n a n yang bukan gak populer sih ya. Ditarik di bumi manapun juga, sampai ke bulan juga n gak ada yang begini.、Nih. Oke, terima kasih Pak.